Ayo guys, satu lagu pamungkas bisa untuk semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Radio tidak resakti istimewa. Tak for at du Sampai jumpa dengan waktu dan kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.